Mitra bisnis, Kompas menulis, sebanyak 90 perhitungan pajak yang diajukan pengusaha ditolak ditjen pajak. Wakil Ketua Kadin, Haryadi Sukamdani mengatakan, sepertinya sudah menjadi prosedur bagi ditjen pajak untuk menolak perhitungan dari wajib pajak. Semakin banyak perhitungan pajak yang ditolak, kinerja petugas pajak dianggap semakin bagus. Besarnya pajak yang diminta ditjen pajak juga bisa melonjak berkali-kali lipat. Di sisi lain, penerapan dan pengelolaan pajak dirasakan masih kurang adil dan transparan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar anda? Sebetulnya kan peraturan pajak itu kan udah jelas, ya kan? Kan juga ada konsultan-konsultan pajak, ya kan? Menurut saya. Kalau sampai itu benar bahwa 90 persen perhitungan pajak yang dilakukan oleh pengusaha itu ditolak, menurut saya itu tidak betul, ya kan? Tidak betulnya apakah memang semua 90% dari pengusaha pajak itu tidak bisa berhitung pajaknya sendiri atau gimana? Kalau untuk saya itu suatu tanda tanya, ada yang nggak beres itu. Mungkin tidak jika ditolaknya perhitungan pajak akibat kurang sosialisasi sebuah aturan yang mengalami perubahan. Menurut saya itu agak agak janggal karena peraturan pajak itu seharusnya... diketahui oleh konsultan-konsultan pajak atau orang-orang yang biasa mengerjakan pajak suatu perusahaan. Jadi, kalau dikatakan itu tidak disosialisasikan, saya tidak tahu apa beneran atau atau tidak. Tetapi, seharusnya kalau orang memang bidangnya itu perpajakan, dia mesti tahu dong. Menurut Anda, seharusnya berapa persen toleransi penolakan? menurut saya toleransi kemungkinan kesalahan tuh itu, itu musinya tidak tidak besar ya kalau kalau memang satu peraturannya jelas dan memang kedua tidak ada permainan-permainan di belakang layar itu menurut saya nggak eh, akan terjadi penyimpangan yang begitu besar Bagaimana dengan sektor UKM eh, mungkin ya menengah ke bawah itu eh, mungkin me, me, lebih besar kemungkinannya karena Uh, itu kan pribadi-pribadi uh, atau uh, perusahaan kecil yang memang uh, penguasaan mengenai perpajakannya masih kurang ya. Itu si uh, saya, saya pikir harus dibina supaya mereka tahu uh, aturannya. Tapi kalau uh, 90% dari perusahaan besar, nah itu untuk saya tanda-tanya tanda-tanya yang, yang yang besar sekali. Demikian Bintoro Citrowiryo Saya Kiki Wijaya.